...untuk investasinya dibanding Indonesia. Untuk membicarakan hal tersebut saat ini kami telah tersambung... ...dengan Presiden Direktur Aegis Elektronik Bintoro Citrowirio. Pak Bintoro, apa komentar Anda? Memang pertanyaan yang nomor satu yang perlu dijawab adalah... Mengapa Blackberry berinvestasi di suatu negara padahal pasar yang paling besar adalah di Indonesia, ya kan? Itu merupakan umpan balik untuk pemerintah Indonesia guna menarik investor asing supaya masuk. Itu benar, ya kan? Tetapi kalau kita yang memiliki pasar yang demikian besar, sepantasnya potensi ini dipergunakan untuk bernegosiasi dengan Blackberry mengenai bahwa dia harus berinvestasi di negara yang pasarnya paling besar, gitu. Menurut Bapak, apa penyebab BlackBerry lebih memilih membangun servernya di Singapura, bukan di Indonesia? Ya, saya rasa bukan rahasia lagi, kan. Bahwa memang banyak perusahaan lebih baik investasi di luar Indonesia daripada di Indonesia. Satu poin yang sangat penting adalah kepastian hukum. Yang di Indonesia tidak ada. Nah, Indonesia juga mesti... Memahami bahwa kepastian hukum untuk satu investor itu merupakan hal yang sangat-sangat penting, ya kan? Jadi itulah PR pemerintah untuk meyakinkan bahwa lu orang lu investasi di Indonesia itu paling baik, gitu loh. Apa dampaknya jika pemerintah benar-benar menyetop layanan Blackberry di Indonesia? Ya, pasti ya. Sebagai konsumen akan dirugikan, ya. Tetapi kan kita mesti mikirkan secara makronya dulu, ya kan? Nomor satu adalah negaranya dulu, itu yang dipentingkan dulu, ya kan? Baru sesudah itu konsumennya. Ya, saya merasa bahwa sebagai konsumen, kalau layanan BlackBerry itu berkurang, pasti minatnya terhadap BlackBerry akan menurun, ya kan? Nah, ini menurut saya merupakan poin untuk negosiasi dengan BlackBerry. Eh, pasarnya gue yang punya loh nih, berarti gue minimal juga bisa ikut menentukan gitu loh. tetap menurut saya bahwa pemerintah harus bebenah diri. Itu sesuatu yang harus. Karena kita jangan hanya memikirkan BlackBerry, tapi memikirkan investor-investor yang lain gitu loh. BlackBerry ini kan salah satu dari investor yang tidak mau berinvestasi di Indonesia. BlackBerry bukan satu-satunya. Jadi pemerintah harus introspeksi diri juga bagaimana caranya supaya investor termasuk BlackBerry itu mau berinvestasi di Indonesia di mana pasarnya paling besar. Bayangkan pasarnya Indonesia dibandingin sama Singapura. Ini enggak repapaannya apa hanya kalau di Singapura itu kepastian hukum tuh jelas. Nah, itu yang sering-sering dipermasalahkan sama perusahaan-perusahaan asing. Demikian Bintoro Citrowirio, saya Gerisa Dewa.